Mitra bisnis, salah satu resep untuk memperkecil resiko pengangguran akibat PHK masal yang terjadi saat ini adalah dengan mendorong banyak orang berwira swasta. Namun ada pernyataan bahwa selama ini pendirian usaha baru sangat rumit dan terkadang dipersulit dengan bermacam izin yang dalam prakteknya menjadi hambatan dan sangat melelahkan. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Hidmi, Erwin Aksa. Pak Erwin, apa komentar Anda? jalan yang yang keluarnya agar supaya dengan adanya permintaan yang cukup tinggi akan membuat Itu, produksi dari manufacturing, juga UMKM yang memproduksi barang-barang itu bisa bergerak Saya kira peluang masih cukup bagus ya Dari seluruh negara yang terkena dampak krisis ini Saya kira Indonesia negara yang paling kecil dampaknya dibanding negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand Jadi inilah kesyukuran kita bahwa tidak terlalu tergantung dengan ekspor ya. Jadi inilah yang akan menjadi andalan kita adalah domestik ya, permintaan Sektor nah, apa saja yang bisa menjadi peluang untuk para pengusaha baru Pak? Itu kan akan didorong sektor infrastruktur yang akan dikerakkan. Banyak sekali peluang yang terbuka untuk proyek-proyek konstruksi fisik. Baik itu infrastruktur, kemudian tempat listrik, dan juga pabrik-pabrik dengan biodiesel. Ya, itu saya kira akan tumbuh. Jadi peluangnya aja yang pindah. Saya kira dalam 10 tahun terakhir ini yang tadinya bergerak di tekstil itu semua pindah ke natural resources, ke batubara. Dan nah, trennya akan sama. akan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha yang akan shifting dari usaha tekstil atau garment atau manufacturing yang selama ini sudah jadi sunset itu akan tindak ke natural resources yang saya kira masih punya peluang cukup baik Apakah artinya peluang untuk UMKM? Iya, UMKM so, kita kan selama ini memang mengandalkan domestic market ya ডোটি লি ini Bagaimana dengan sulitnya masalah perizinan yang masih saja dikeluhkan Pak Erwin? Memang sekarang ini kan momentumnya, mumpung sekarang kita semuanya berbicara bagaimana mempercepat reformasi dan sebagainya. Karena kita tahu persoalan ini kan sudah 10 tahun terakhir sudah kita bicarakan. ইনী ke Indonesia mudah-mudahan bisa berbalik Tahun 2008 kan 9 bulan pertama sangat bagus tiba-tiba 3 bulan terakhir terbalik ya situasinya. Kita juga berharap demikian 3 bulan pertama mungkin tidak sebaik 3 bulan pertama 2008 tetapi 9 bulan terakhir mungkin akan lebih baik. Mari kita berdoa saja bahwa situasi di negara kita jauh lebih baik daripada di luar sana. Demikian Erwin Aksa. Saya Dewi Cintawati.